I'm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 Siapa yang cuma ibu rumah tangga aja? Oh, banyak. ya Tapi jadi ibu rumah tangga juga tugasnya banyak ya Bu. Ga kalah banyak sama wanita karir. Tapi memang kalau yang bekerja di luar rumah itu ada ekstra tenaga yang harus dikeluarkan. Abis kerja di luar, terus pulang ke rumah, masih harus beres-beres rumah, masak, nyuci. Nah, suaminya suka bantuin ga Bu? Itu <tukanya>, oh gitu ya <tuk> Tapi yang penting ibu ikhlas ngerjainnya ngerjainya nah, iya. Baik kita akan sama-sama membahas ini perlu sekali buat uh, uh, pasangan suami istri Mengenai tugas-tugas uh, di rumah uh, tangga Tema kita di pagi hari ini adalah tentang istri bukan budak suami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil al-anbiya mursalin wa ala alihi wa ajmain Istri bukan budak suami Ada sebuah hadis mengatakan Ketika seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, saya ingin tahu Apa sih tandanya isi yang baik? Rasulullah bersabda, ada tiga. Yang pertama, setiap suami memandang, suami senang Yang kedua, selama suami itu memerintah, dia taat kepada suaminya. Yang ketiga, kalau suaminya tidak di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kekayaan suaminya. Yuk, kita lihat hadis ini. Yang pertama, istri yang baik, istri yang mulia dalam Islam, yaitu yang kalau dipandang oleh suami, dia menyenangkan. Tentu saja, Istri yang baik, yang menarik, yang rapih pakaiannya, yang rapih dipandangnya, enak ngelihatnya. Inilah istri yang tiap suami memandang, menyenangkan suami. Namun, yang pemirsa harus ingat, kalau seorang istri, Dipandang oleh suami biar menyenangkan tentu ada prasarana yang harus dimiliki. benar apa enggak? Betul. Siapkan dong sama suami prasarana-sarananya. Misalnya, biar isi Anda menarik belikanlah pakaian-pakaian yang -pakaian layak. <tuh> Jangan sampai suami duitnya banyak, bilinya dibeliin baju yang murah mulu. Atau duitnya dikasihnya cuman sedikit pas-pasan. Berikan kepada istri kesempatan untuk menikmati hidup. Misalnya kalau suami duitnya ada, peliharalah pembantu, biar istri gak kecapean, apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil. Yang memerlukan waktu dan tenaga yang luar biasa. tuh Jadi sarana yang harus ada. Berikan istri uang lebih buat beli perhiasan, buat beli peralatan dan dan nah, sehingga dia kalau Anda memandangnya sebagai suami pasti istri Anda menyenangkan Anda jadi suami punya kewajiban memberikan prasarana dan sarananya sehingga istri Anda menyenangkan untuk dipandang apa cukup? belum juga Anda wajib memberikan dukungan moral buat istri Anda misalnya ...senangkanlah hati istri Anda. Karena kalau hati istri Anda sudah senang... ...tentu cerminan wajahnya akan ceria. Dia senang. Mengerjakan pekerjaan dengan senang. Melayani suami dengan baik. Melayani anak dengan baik. Mengerjakan pekerjaan dengan ringan. Tidak akan berkeluh kesah. Dia tidak bingung memikirkan ekonomi... sudah dicukupi oleh suaminya... Tuh Biar Anda pada suami Dengar harus begitu Kalau pengen punya istri Tiap dipandang menyenangkan Anda Jangan Anda menganggap istri Anda Seorang pembantu Konco winking Orang di belakang Sombong banget tuh laki Perempuan dianggap makhluk KW7 <laughs> Kalau KW2 belum seberapa KW7 salah ...bukan konco winking... ...tapi Allah berfirman dalam Ayatsatu. ayat 1. Ya ayuhannasutaku robbakum illadiyaholakakum min napsi wahidah... waholakom min ha zaujah. Yang namanya isteri jawaz pasangan. istri pasangan suami, suami pasangan istri. Bukankah mereka punya hak dan kewajiban yang sama? Anda lihat Al-Baqarah 228... Walahuna mitulladhi di bila ma'ruf walirijali jali darujah perempuan punya hak yang sama dengan kewajibannya dengan laki-laki dalam cara yang ma'ruf laki-laki satu derajat di atas perempuan jadi hak dan kewajibannya kata Allah dalam ayat ini sama Allah menyatakan jadi yang namanya suami wajib memberikan prasarana dan sarana yang baik buat istrinya yang memadai buat kebutuhan Anda jangan Anda para suami ...tidak memberikan dukungan, hanya Anda menuntut. Saya pengen punya istri yang menyenangkan tiap dipandang. Tapi suaminya galak, judes, otoriter, ngatur istri, segala sesuatunya. Bagaimana suasana hati akan tenang, akan baik kalau suami galak, suami judes... Suami selalu mengancam, memaksa istrinya, mengintimidasi. Pasti muka istrinya tidak akan cerah. Betul apa betul? Betul. Wajah yang cerah, yang menangkan suami bukan dengan ancaman. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan intimidasi. Jangan sekali-kali suami menganggap istri Anda adalah pembantu. Istri Anda adalah pelayan. Istri Anda adalah budak belian Anda itu sangat salah. Karena Allah berfirman, istri adalah pasangan. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqur rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha jawaz pasangan. Pasangan adalah saling. Ibarat jalan kereta, kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum bisa lewat. Ibarat giwang kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Itulah pasangan suami istri. Jangan sekali-kali Anda menghina istri Anda. Karena istri Anda bagian daripada Anda. Yang Anda jangan lupa lihat hadis Nabi mengatakan. Ketika habis haji wada Rasulullah berpidato di depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Jangan kalian sia siakan istri kalian. Jangan kalian menyakiti hati perasaan istri kalian. Kalau kalian menyakitinya urusannya langsung dengan Allah haris ini mengajarkan kepada Anda, wahe kaum laki-laki. Jangan Anda menjadikan istri Anda sebagai pembantu. Sebagai pelayan. Sebagai budak belian. Yang dihina, yang ditindas. Yang layak diancam, yang layak diintimidasi. Sama sekali salah. Rasul mengatakan, kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Itulah kenapa Allah berfirman: Hunna li basullah kumu antum Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Saling menutupi kekurangan, karena suami manusia biasa yang punya kelebihan kekurangan. Istri manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Artinya dalam pergaulan dalam rumah tangga. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Itulah yang dikenai oleh Al-Quran. Apalagi makna hunna libasullakum antum libasullah hunna. Istri pakaian buat suami. Suami pakaian buat istri. Karena ketika Anda berhubungan badan. Suami memakai milik istri istri memakai milik suami. Kalau saling memakai layakkah Anda menganggap pasangan Anda sebagai budak million Sangat tidak layak. Karena tanpa pasangan Anda akan Anda tidak akan menikmati hidup di alam dunia ini. Kenikmatan yang Anda peroleh para suami gara-gara Anda memakai badan milik istri Anda. Makanya jauhkan hati perasaan yang menganggap istri Anda budak belian, istri Anda hanya pelayan, istri Anda hanya pembantu yang wajib diancam, dipaksa dan seterusnya itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul mengajarkan orang yang menyakiti pasangan jangankan sudah mati, hidup pun akan diazab oleh Allah. Nauzubillah min Iya baik itu dia tausia mama untuk tema kita di pagi hari ini Tentang istri bukan budak suami Setelah ini giliran ibu-ibu bertanya Namun sekarang kita break dulu sebentar Dan kembali lagi di sini di mama dan A Beraksi Bersama Konflik atasi nyeri sendi. Jadi tidak salah suami Bahkan istri bersyukur Potensi yang kita miliki Akan berkembang karena diasah terus Begitu